Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, kita bertemu lagi di program Tafsir Al Misbah, sebuah program yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV. Rahmat semesta alam. Kembali lagi saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Kuraisiap. Assalamualaikum Pak Kuraisiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menyapa untuk Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Uin Jakarta dan Majelis Taalim Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, Tafsir Al-Misbah akan membahas mengenai surat Hud kali ini dari ayat 69. Ini menceritakan mengenai Nabi Ibrahim yang mendapatkan kabar sangat gembira karena akan dikarniwai anak. Dan juga terdapat kisah kaum Nabi Lut yang mendapatkan azab atas perbuatannya. Seperti apa? Silakan Pak Kuraiz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang dua Nabi. Dua-duanya secara singkat yang diuraikan oleh Al-Quran. Karena memang tidak ada kisah dalam Al-Quran yang eh, dapat dikatakan penuh Kecuali kisah Yusuf Lainnya itu episode-episode yang kita ingin tarik pelajaran dari apa yang itu. Baik kita baca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Walakad ja'at rusuluna Ibrahim bilbushra Qalu salaman, qala salamun Fama labisa anja'a bi'ijlin haniz Eh, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim Utusan-utusan yang dimaksud adalah malaikat-malaikat Datang -malaikat. kepada Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira nah, Ketika utusan-utusan itu sampai ke rumah Ibrahim Mereka berkata salaman saya atau kami Mengucapkan salam Kami Memohon Kiranya eh, Penghuni rumah Dilimpahi Keselamatan oleh ini. Itu salaman Nabi Ibrahim menjawab Salamun Beda ya Salaman dan salamun ini yang eh, di UIN pasti ngerti nih ha? Itu ada istilah kalimat verbal ada kalimat nominal Kalau kalimat verbal itu bisa menunjukkan sekali Kalau kalimat nominal itu menunjukkan kemantapan kesinambungan jadi ini malaikat berkata kami datang mengucapkan satu salam keselamatan buat ya. kamu Nabi Ibrahim jawab Saya berdoa semoga keselamatan itu mantap dan bersinambung buat anda semua Yang mana lebih baik Salaman atau salamun? Salamun Salamun. Kenapa begitu? Tuntunan agama Kalau ada yang menghormati anda dengan ucapan salam Jawab sama atau bahkan lebih baik hmm. ya kan? Kalau ada yang berkata assalamualaikum Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi hmm. Kalau dia berkata assalamualaikum warahmatullahi Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm. Nah ini Nabi Ibrahim praktekkan itu Begini dia berkata salaman. Dia jawab, ini saya harus jawab untuk bagus. Salamun itu difahami dari ini. oke okay, baiklah. Kalau salamun damai, saya datang membawa kedamaian. Semoga kedamaian selalu menyertai kalian. Fama lah bisa anja abirijlin hanis. Tidak lama kemudian, secara sekejap, dia datang membawa hidangan berupa sapi muda. Yang telah dipanggang Nanti di ayat lain ada dikatakan Waktu tamunya datang Nabi Ibrahim menyelinap Beritahu keluarganya Bikin makanan buat tamu kita Dia kenapa menyelinap Supaya Tidak diketahui oleh tamunya bahwa dia mau sibuk Kalau pura-pura sibuk kan Tamu berkata, tidak usah repot-repot Dia menyelinap Membawa eh, eh, Sapi yang telah Dipanggang Eh dulu yang, makanan yang paling istimewa adalah yang dipanggang. Nabi Ibrahim itu terkenal sangat menghormati tamu. Itu salah satu keistimewaannya. Ini di sini dilukiskan itu. Falamaraidi ahum <tuh> lato silu ilaihi nakirahu. Suatu dilihat tamu tamunya, tangannya tidak menyentuh hidangan, dia menjadi terheran heran. Dia tidak setuju sikap semacam ini. Tamu kok enggak makan? Sudah dihidangkan Dia terbetik Di dalam hatinya Terlintas dalam fikirannya Ada sesuatu yang menakutkan ini Kenapa Kalau orang disuguhi makanan Salah satu Tanda uh, uh, uh, uh, Bahawa dia datang Bukan dengan baik Adalah dia tidak mau makan makanannya Jadi Tamu hendaknya mengeh tuan rumah menghormati tamu dengan menghidangkan makanan, tamu menghormati tuan rumah dengan mencicipi makanannya. Ini fauja salim humsiro. Ini kenapa ini orang-orang tidak mau makan ini? Pasti ada maksud buruk ini. Itu Nabi Ibrahim. Dia tidak tahu bahawa yang datang itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Ya. Jadi silahkan Ada riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim berkata Eh makan dong Terus dia berkata itu malaikat. Kami tidak makan kecuali setelah kami bayar Nabi Ibrahim berkata Oke okay, bayarlah Bayarannya kamu makan dengan mengucapkan Bismillah Habis makan kamu ucapkan Alhamdulillah Itu bayarannya hmm. Terheran-heran Oh begitu Baik kita lanjutkan Eh Kalulatah, inna Ursilna ila kaum Lut. Mereka berkata, jangan takut. Kami ini diutus Tuhan kepada kaum Lut. Kita berhenti lagi sejenak. Lihat, waktu berbicara kaum soleh disebut tidak kaumnya siapa? Tidak. Waktu berbicara tentang eh, eh, eh, samud Disebut tidak kaumnya Samud Ya kan Saleh diutus Allah kepada siapa Wa ila adin Akhahum saliha Ya kan Disebutkan suku ad ya Disebutkan suku samud Ya, ya. Tapi kepada kaum rud tidak disebut suku apa Karena perbuatannya terlalu jelek hmm. Kalau ada yang terlalu jelek Jangan sebut nama orang. Oh, Hah? ini tentu nanti ya terlalu jelek, homoseksual, suatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi tiap ilah kau kepada kau menyelut siapa tidak usah sebut namanya orang. Jangan permalukan orang terlalu ini. Oke. Okay. Wa mu'minatuhu kaimatun fadhikat fubasharnahha bi ishab. Waktu terjadi diskusi antara tamu-tamu Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Ibrahim Istrinya ko'imah Ada yang mengartikan ko'imah berdiri di luar Tapi mendengar percakapan Tapi ada yang mengartikan ko'imah bukan dalam arti berdiri Istrinya melaksanakan tugasnya dengan baik mendampingi suaminya menjamu tamu itu saya akan lanjutkan nanti karena ini banyak berkaitan dengan kehidupan kita sekarang Iya, yeah. baik. sebentar lagi kita akan lanjutkan seperti apa yang dimaksud oleh Pak Kurasia ya. pastikan Anda tidak kemana-mana, kita break dulu sebentar tentunya di Tafsir Al-Misbah Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam dan berbicara mengenai Kesempatan kali ini, cerita tadi mengenai Nabi Ibrahim yang ternyata banyak sekali dengan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang, Pak Kureis. Mari kita lihat. Kalau saya tadi katakan, istrinya ada yang mengartikan dia berdiri di situ. Jadi ikut nimbrung dengar. Masa orang laki-laki ngobrol kamu dengar? Bukan itu. Di tafsir jalan lain pun ada dia katakan begini. Tafsir yang paling eh, sederhana Dia bilang itu istri Nabi Ibrahim Kaimah bukan berarti berdiri Tetapi melaksanakan tugasnya dengan baik Istrinya Kaimah Istrinya ini di, Mendampingi suaminya Untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Dari sini Diambil kesimpulan Bahawa kalau ada tamu Istri boleh membantu suami melayani tamu suami. Yang penting terhormat. Yang penting menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Jangan bergairah di ruang tamu. Kalau mau bergairah di mana? Nah, tahu sendiri, ya kan? <tuh -tuh> Baiklah. Jadi itu kalimah. Fawwah Waktu dia dengar diskusi dia tertawa. Dia menampakkan gigi. Mukanya ceria. Kenapa? Dia ceria. Dia gembira. Karena tadinya Nabi Ibrahim takut. Jangan sampai ini bermaksud jahat. Dia tidak tahu malaikat. Lalu mereka berkata. Jangan takut. Waktu dia dilihat ceria. Malaikat-malaikat itu. Menyampaikan kepadanya. bahwa Kamu akan melahirkan anak. Ini sudah tua nih Nabi Ibrahim sudah 90 tahun Ketika itu istrinya sudah tua Sudah berhenti mens Fabasharna Habi Ishak Kami sampaikan berita gembira Melalui malaikat-malaikat ini Akan kelahiran anaknya yang bernama Ishak Dan Ishak ini akan lanjut Usianya sehingga Melahirkan lagi anak yang namanya Ya'ku okay. Dengar ini dia berkata begini, sang istri, kalat Yahweh lah tak, alih dua anak Azuzon wah ada balik Hei, halangka aneh ini. Apa saya bisa melahirkan sedangkan saya sudah tua? Dan ini suami saya sudah tua juga. Apa bisa itu? Ini sungguh sesuatu hal yang ajaib. Ini di luar kebiasaan. Dijawab oleh Malaiq. Kalu atau min amridah, apakah anda merasa aneh dari kuasa Allah? Apakah anda merasa aneh dari sesuatu yang dalam kenyataan sehari-hari mustahil? Padahal Tuhan kuasa mewujudkannya. Rahmatullahi wabarakatuhalaiqumahalalbi. Memang anda diangkurahi itu. Karena Allah merimpahkan rahmat dan keberkatan kepada keluarga Anda Innahu hamidun majid Sesungguhnya Allah itu maha terpuji Lagi maha uh, uh, puasa Lagi maha jaya Ada satu hal lagi pelajaran Saya ingin kita bandingkan ini Ucapan Ada dua nabi Dua-duanya tua Dua-dua istrinya dianggap tidak mungkin melahirkan lagi Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim Waktu Nabi Zakaria Disampaikan kepadanya Berita gembira bahwa dia akan melahirkan Nabi Zakaria berkata Apa kita dengar ucapan Nabi Zakaria Itu ada di surat Ali Imran Ayat 50 kalau tidak salah Ayat di surat Ali Imran itu Menyebut Karena Zakaria Apakah saya bisa dapat anak padahal saya sudah tua dan istri saya mandul. A alidu wa ana syaikh. Siapa yang lebih dulu dia sebut? Apakah saya sang suami ini bisa melahirkan padahal saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua? Kalau di sini siapa yang lebih dulu disebut oleh istri Nabi Ibrahim? Apakah saya bisa melahirkan padahal saya sudah tua dan suami saya juga sudah tua? Kenapa di sini ini dahulu Kenapa Nabi Zakaria mendahulukan menyebut bahwa dia sudah tua dan Hajar, Sare menyebut bahwa dia sudah tua karena dia tidak mau mempersalahkan lebih dulu pasangannya. Hmm. Mubasyiruka biyahya musaddiqan bi kalimati qala rabbi anna yakunu li walad wa qad balagani wa imraati atiq. Bagaimana bisa saya dapat anak padahal saya sudah tua? Jadi, tunjuk dirinya dulu, dulu. Kalau di sini Sarah menunjuk dirinya juga lebih dulu. Itu pelajaran dari Al-Qur'an ini sangat teliti. Hal-hal yang semacam itu yang tidak mungkin bisa disusun oleh Nabi Muhammad. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Baru dia katakan Hadha ba'li Baal itu adalah orang Yang memenuhi Semua kebutuhan anda lahir dan batin Siapa yang bisa memenuhi Semua kebutuhan seorang gadis Bapak bisa Kebutuhan batinnya Tidak bisa dimenuhi oleh bapak Yang bisa memenuhinya siapa Suami Dia tunjuk suamiku ini Suamiku ini yang memenuhi kebutuhanku semuanya lahir dan batin memang dia sudah tua ya toh jadi menghormati suami bukan dengan berkata oh dasar dia begini dia tidak mampu hormati dia dia telah memenuhi semua kewajibannya terhadap saya. Itu pelajaran yang kita Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran yang lebih banyak Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda Tapi kita istirahat dulu sebentar Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali Tentunya di Tafsir Al-Misbah Saya Hilber Abdunar bersama Pak Kuraisihab Kita di Tafsir Al-Misbah Tadi Pak Kurais menjelaskan bahwa Dalam Al-Quran begitu detail dikatakan Jangan lebih dulu menyalahkan orang lain. Kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri seperti apa kita, lalu baru bertanya kepada orang lain, memastikan terlebih dahulu. Dilanjutkan boleh Pak Purwadi? Baik. Kita lanjutkan. Jadi dia merasa heran, apa bisa ini? Ini mustahil. Memang mustahil. Tapi mustahil itu ada dua macam. Ada mustahil menurut kebiasaan. Ada mustahil menurut akal. Kalau saya berkata di bawah lantai ini ada emas, percaya nggak? Anda berkata mustahil. Iya kan? Iya. Tapi itu menurut kebiasaan mustahil. Bukan menurut akal. Karena di tempat lain mm -hmm. bisa ada. Betul. Nah, jadi ada beda. Apakah Anda merasa heran dari kuasa Allah? Jangan heran. Kalian keluarga baik-baik. Dianugerahi Allah rahmat dan keberkatan. Karena memang Allah Maha terpuji dan maha kuasa nah, dilanjutkan. Sekarang Ibrahim sudah tenang baru dia ketahui bahwa malaikat-malaikat ini diutus untuk menjatuhkan hukuman kepada kaum lul. Ibrahim wajaatul bushra yujadiluna fi qamilu. Nabi Ibrahim ini berdiskusi dengan malaikat. Kau mau hancurkan dendak usala, kasih tangguh lagi, kasih ini lagi kita baca inna ibrahimalah halimun awwahun munib. Nabi Ibrahim itu seorang halim. Halim itu artinya orang yang menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya untuk memberi kesempatan orang bertobat. Nabi Ibrahim ini halim. Itu orang sudah durhaka, jangan dulu disiksa, tangguhkan dulu. Halim, Allah suka berkata ah. Ibrahim dia lihat sedikit aduh kasihan ya itu sifatnya Nabi Ibrahim munib suka bertobat dia seakan-akan selalu kembali pada ya Allah tolonglah jangan hancurkan mereka jangan ini mereka itu artinya yujadi lunafiqum baru ada pernyataan ya Ibrahim arid an hada qad amru rabbi innahu qad jaa amru rabbik ya Ibrahim sudah, tidak usah fikirkan itu, tidak usah minta macam-macam. Sudah ada putusan Allah, bahwa mereka itu akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih yang tidak bisa tertolak lagi. Walamajahat rusunal dulutan siabishimodol kebishimdzara. Nah sekarang, sewaktu malaikat-malaikat ini datang ke tempat Nabi Lut, dia lihat kan ini berbentuk lelaki gagah-gagah ni. Hmm. Ini pasti maksudnya jahat ini. Hmm. Karena dia tidak tahu bahawa malaikat Dia kira penduduk ya. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa Dia berkata Ini hari yang sangat kritis Ini pasti mau Datang ini melihat Ini malaikat-malaikat yang mereka kira manusia biasa Ini gaga-gaga Ini para Para yang mau melakukan hubungan seks secara itu itu oh ini, maka mereka itu datang dengan tergesa-gesa. Maka Nabi Ibrahim berkata, itu ada anak-anak perempuanku. Kawini aja dia. Mereka menjawab, kami tidak punya maksud dengan itu. Kami tidak mau itu. kamu mau yang ini itu saya kira sebagian. Baik, kita lihat dulu sebuah tayangan. Tayangan ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Pak Kurey Sihab, di mana sudah kami rekam sebelumnya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nulela Sari. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya, Pak, Pak Kurey Sihab, ada seorang rekan saya, dia memiliki seorang anak, dia seorang janda tetapi dia merasa berputus asa bagaimana cara menasihati menasihati arkan saya itu supaya dia tidak berpaling dari agama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini keluhannya temannya putus asa ya kayak anaknya ini satu hal dulu eh orang yang percaya Wujud Tuhan tidak boleh berputus asa Kenapa? Karena Tuhan yang pernah memberi anda Atau memberi orang lain sesuatu Itu kuasa memberi anda juga Benar gak? Jangan pernah putus asa Dia bisa memberi Tuhan tidak mati Tuhan masih hidup Tuhan terus melimpahkan Yang penting yakinlah Bahwa dia kuasa Ada satu hal lagi yang lain Saya ingin eh, kemukakan begini Kita biasa sedih ya Sebenarnya sedih itu kita yang buat Mau lihat Ada satu orang Tidak punya mobil Bagus Tiba-tiba mobilnya tabrakan Hancur Sedih dia iya. Kenapa sedih Dulu kan anda tidak punya juga. Kita biasa buat. Nah, di sini ditanamkan optimisme yang pernah memberi anda dan dia ambil sekarang, dia bisa masih bisa memberi anda. Itu sebabnya Al Qur'an menyatakan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kalau orang beriman, yakin dia. Yang dia ambil sekarang Yang tidak terjadi sekarang bisa terjadi besok Bahkan Seringkali Apa yang anda anggap buruk Itu justru berdampak baik Buat anda Jadi jangan pernah berputus asa Berusaha Dekatkan diri kepada Allah Salat, bermohon Paling tidak Kalau itu tidak kembali Anda tenang Ya hmm. Ya kan belum tentu kembali, tapi anda tenang, kenapa tenang? Karena anda selalu punya harapan dengan Tuhan Orang yang putus asa itu kehilangan harapan ya. Harapan itu menumbuhkan ketenangan dalam jiwa Jadi eh, saya kira begitu menghadapi semua musibah, menghadapi semua kesulitan Baik terhadap anak maupun terhadap diri dan sebagainya Orang sakit begitu, jangan putus asa Bisa, oke. Okay. Baik, terima kasih, Pak Kurais. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ada kesempatan juga untuk Bapak dan Ibu di sini yang ingin bertanya, silahkan kepada Pak Kuraisihab. Tapi sebentar lagi ya, karena kita akan break dulu. Abis ini anda akan kembali lagi menyaksikan program ini, tentunya di Tafsir Al Misbah. Anda masih terus bersama Tafsir Al Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan Rahmat semesta alam di Metro TV. Kembali lagi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Saya persilakan Pak Kurais dulu untuk melanjutkan Saya ingin, men saya ingin menyelesaikan eh, Kisah Lut ini Jadi Mereka itu sudah tidak malu ya, Karena sudah terbiasa eh, Sesuatu hal yang buruk Yang orang biasa melakukannya Bisa dianggap biasa Sudah serikali banyak eh, apa. Lihat itu wajah-wajah koruptor Ya ketawa-ketawanya dianggap biasa. Ya, nah, sesuatu hal yang baik yang sudah terbiasa, yang tidak lagi orang lakukan sudah dianggap aneh. Ada orang, ini eh, ya kamu kan ada kesempatan ini ndak korupsi? Aneh kamu. Hmm. Ini kaum Nabi Lut sudah terbiasa dengan keburukannya, jadi tidak malu lagi. Bukan bukan anakmu. Kami ndak mau dengan perempuan. Kami mau laki-laki. Kamu kan sudah tahu apa yang kami mau. Tapi ini, apa akhirnya Tuhan menjatuhkan bencana terhadap mereka. Lihat bencananya apa? Itu di sini. Falamaja amruna jalna alihasafila. Kami jadikan tempat tinggal mereka itu yang di atas jadi di bawah dan yang di bawah jadi di atas diputar balik. Ini sesuai dengan dosa mereka. Mereka memutar balik atau tidak situasi Mestinya laki dengan perempuan yeah. Perempuan dengan laki Dia balik Laki dengan laki Perempuan dengan perempuan Ini suatu hal yang sangat bertentangan Dengan kemanusiaan Binatang pun tidak begitu Iya yeah. mm. Kok manusia begitu Tapi Sekarang orang tidak malu Kenapa? Karena terbiasa Orang diamkan Memang penyebabnya banyak Oleh jadi salah satunya pendidikan yang keliru hmm. Pendidikan yang keliru Saya kira itu eh, sebagian dari ya. Silakan yang mau bertanya. Saya persilakan Ibu Nama saya Larudin Sada dari Matri Staling Nurul Huda Yang saya akan tanyakan adalah uh, Di dalam diri kita kan ada rasa takut uh, Terutama takut kepada Allah Dan bagaimana Bagaimana uh, gambaran takut kepada Allah itu yang sebenarnya, mohon penjelasannya terima kasih takut itu bermacam-macam Al-Quran juga mempunyai istilah bermacam-macam tentang takut mm -hmm. innama yakshallaha yang takut pada Allah ya, istilahkan yakshallaha faza, khauf bermacam-macam, saya akan berikan macam-macam contoh kalau anda takut tidak lulus apa yang anda lakukan belajar belajar melakukan persiapan. Nah, kalau Anda takut pada singa yang di kebun binatang terbuka ininya, apa yang Anda lakukan? Kurung. Menghindar. Nah, kalau ada orang Anda takut mendekat pada dia tapi Anda kagum kepadanya. Ada tidak? Orang penuh wibawa, gagah, berilmu ini-ini, mau bicara rasanya takut ya? Tapi hormati dia, itu takut juga kan? Oke. Okay. Hmm. Kalau anda ingin tidak dekat sama dia, takut tapi ingin dekat, ya. Ya. Yeah. Nah, terhadap Allah begitu. Kalau anda takut kepada Allah, mendekatlah kepadanya. Jadi semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin takut seseorang kepada Allah, semakin dekat dia kepadanya. Karena apa? Ketakutannya itu bukan karena takut siksanya, tapi dia begitu agung dalam pandangan matanya, sehingga Pantas fantastislah saya duduk di situ. Nah, Iter dorong dia untuk mendekat kepadaNya. Itu takut. Jadi sekali lagi, semakin takut seseorang kepada Allah, semakin dekat dia kepadanya. Orang menghindar dari siksanya dengan mendekat kepadanya. Itu takut kepada Allah. Oke, okay. ya. okay. baik terima kasih Pak Kurais, Penanya berikutnya, silakan Bapak di belakang. Ya, uh, saya Kafrawi Senong dari Yuen Jakarta. Uh, yang saya tanyakan, Mustas, uh, di negara Eropa ada beberapa negara yang melegalkan tentang perbuatan kaum nabi luth. Uh, sedangkan sedang, di Indonesia ini sedang uh, mau direncanakan uh, untuk. Perbuatan Nabi Daud itu dilegalkan seperti itu. Sa siapa yang bertanggung jawab akan kalau itu terjadi, setidaknya. Kalau di Indonesia dilegalkan DPR yang bertanggung jawab karena <laughs> ya? peraturan dari DPR. Nah, ya. itu satu. Yang kedua yang bertanggung jawab yang tidak menegur. Hmm. Ingat kisah eh, apa namanya? Eh, untanya Nabi Shoaib yang setuju. Walaupun tidak kalo tidak berusaha untuk ya, ya. mencegahnya dia ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu dilegalkan, tidak akan ada keturunan Pak. Hmm. Ya kan, bumi hangus, habis. Hmm. Jadi dan saya kira di Indonesia tidak ada pemikiran untuk kesana. Kita masih orang baik-baiklah, ya. Ya, ya. Dan kita perlu mengingatkan semua pihak untuk jangan sampai. Eh, pelegalan itu eh, Direstui Ya setuju Pak Kuras tadi pak Kures juga mengatakan bahwa Ketika orang melihat sesuatu yang buruk Sudah biasa jadi merasa biasa Begitu juga sebaliknya Nah bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan Pak Kuras supaya tetap mengingatkan bahwa yang buruk itu buruk Nah ya, it itulah perlunya Amar ma'ruf nahi mongkar eh, Ini buruk Orang terus diingatkan eh, Ini buruk, ini buruk, ini buruk Kalau anda diam Hmm Orang anggap oh, ini baik loh Ini tidak apa-apa Paling tidak pertamanya itu tidak apa-apa hmm. Harus diingat Ini tidak boleh, ini tidak benar Ya kan ya. Sebab kalau diam Sedikit itu Keburukan, sebagaimana halnya Kebaikan Sedikit demi sedikit Sama kalau Anda melihat Anak bayi Anda lihat hari ini Besok Anda lihat masih sama adalah sudah berbeda tidak? Berbeda Anda kalau lihat bayi hari ini Lalu lihat setahun depan hmm. Jelas bedanya atau tidak? Jelas Jelas bedanya Tapi kalau tiap hari? Hmm. Tidak nah, Begitu keburukan ya. Ini hari masih sama masih. Padahal sebenarnya dia ber Bertumbuh sedikit demi sedikit Sampai jadi bukit ya, Terima kasih Pak <laughs> Kuras untuk jawabannya Kita break dulu sebentar Anda jangan kemana-mana Kami segera kembali di Tafsir Al-Misbah Pak Kuraishihab dan saya Hilbram Dunar masih menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Masih ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ya silahkan Ibu. Iya uh, saya Dila dari UIN Jakarta. Di sini surat yang sedang dibahas kali ini ialah surat Hud. Yang di dalamnya berkisah tentang kisah beberapa Nabi. Yang ingin saya tanyakan Bapak uh, apa kaitannya kisah beberapa Nabi tersebut dengan kisah Nabi Hud. Terima kasih. Apa kaitannya antara kisah Nabi-Nabi itu dan kisah Nabi Hud? Nah, kita, secara singkat kita bisa berkata begini, kesemuanya memberi pelajaran. Itu kaitannya. Kisahnya Nabi Noh memberi pelajaran. Begini, begini, begini. Di samping informasi tentang nu. kisahnya Nabi Shuaib memberi pelajaran ini, ini, ini. Itu kaitannya satu dengan yang lain. Memang anda bisa bertanya begini, ada yang bertanya begini. Kenapa dinamai Hud? Ya, ya kan? Padahal banyak kisah yang lain. Dia dinamai Hud. Ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan dalam episode pertama. Dia dinamai Hud karena di sini nama Nabi Hud disebut paling banyak hmm. lima kali. Kisah Nabi Hud, ini yang paling eh, eh, banyak ayatnya dibanding dengan kisah-kisahnya yang lain. Sehingga dia dinamai Surat Hud. Oke, okay. hey, cukup jelas ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Kurais, tadi berbicara mengenai harapan. kan Kita harus memiliki harapan karena itu mendamaikan Pak Kurais bilang. Tapi ada beberapa orang yang beranggapan sebaliknya Pak Kurais. Harapan justru katanya takut karena bisa mengecewakan. Pak Kurais melihat bagaimana? Kalau, meng, kalau Anda berkata mengecewakan Anda sejak berkata demikian Sudah susah Ya Tapi kalau Anda masih ada harapan Anda masih Tenang, walaupun nanti Kenyataannya tidak demikian hmm. Tapi sebagian usia Anda Sudah terisi dengan sesuatu yang Menyenangkan Anda, yang mana lebih baik yang menyenangkan, nah, yang menyenangkan, yang mana kalau anda eh, katakanlah anda eh, eh, mempunyai sisa umur setahun, hmm. kita katakan ya, kalau sejak tahun pertama hari pertama dalam tahun itu anda sudah kecewa, 365 hari anda kecewa terus, iya, ya. tetapi kalau anda baru mulai kecewa setelah 300 hari. Hmm. Sebelumnya itu harapan, Anda masih hidup dalam optimisme. Jadi lebih baik mengharap daripada kecewa. Apalagi banyak bukti yang menunjukkan bahwa sekian banyak orang yang kecewa itu justru lumpuh. Justru tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi saya lebih baik, apalagi memang Allah memerintahkan kita untuk optimis. Allah memerintahkan kita untuk bersangka Baik kepadanya Anda kan bersangka buruk nih Tuhan sudah tidak bisa Kasih saya ini iya ya, ya, ya. ya? ya, kan Baik terima kasih Pak Quraish Kita bisa masuk pada kesimpulan Oke, kita, kita Kesimpulan dari apa yang kita eh, Baca ini Malaikat dapat Mengambil aneka bentuk Antara lain menampakkan dirinya Dalam bentuk manusia Itu Malaikat bisa jadi boleh jadi anda ketemu malaikat hmm. Karena dia dapat menampakkan dirinya dalam bentuk manusia Mereka tidak makan, tidak minum Dan tidak juga mempunyai kebutuhan faadi Tidak punya Yang kedua Menjawab salam hendaknya dengan yang lebih baik Dari salam yang disampaikan itu Salaman salam Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat menghormati tamu Tamu yang tidak dikenalnya pun tidak dikenal tadi kan itu dia disambutnya dengan hangat dan dengan hidangan yang segera disiapkan tanpa dirasakan oleh tamu luar biasa ini orang saya kalau tidak kenal orang mau perlu apa Anda betul silakan masuk salaman dia ucapkan begik. menjamah hidangan tuan rumah walau sekedarnya merupakan penghormatan yang tidak dilak dilakukan oleh tamu di sisi lain tamu yang tidak dikenal hendaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Oke. Okay. Seorang istri selama didampingi suami dapat hadir untuk menghidangkan makanan dan melayani tamu-tamu suaminya selama dia berpakaian terhormat dan berlaku terhormat. Ini pun terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Sahal ibnu Saad bahwa Abu Usaid As Sa'di Mengundang Rasulullah menghadiri perkawinannya Dan ketika itu istrinya Yang merupakan pengantin Melayani tabu -tabu. Hmm. Ha. Alangkah baik Kalau begitu sekarang ya. Sarah istri Nabi Ibrahim Sangat menghormati suaminya Antara lain menamainya Baal yang berarti seorang yang menangani semua secara sempurna apa yang menjadi kebutuhan siapa yang menjadi tanggungannya itu banyak baal juga diartikan oleh sementara orang tuhan di Lebanon ada negeri namanya Baalbek Baal Bakka tempatnya Tuhan hmm. Allah kuasa melakukan hal-hal yang mustahil Menurut adat kebiasaan Seperti mengenugerahkan anak Keturunan kepada pasangan tua bangka Yang diduga mandul Jangan pernah menduga Kalau anda Tidak dapat anak sekarang Itu pasti tidak dapat anak Anak itu anugerah Allah Sekian banyak orang melakukan Upaya untuk eh, eh, Bayi tabung tidak dapat anak Betul. Begitu dia berhenti Eh dia dapat anak Hmm. Baru anaknya umur eh, 6-7 bulan Eh hamil lagi istri Anak anugerah Allah Keberkatan ilahi datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara maksimal Yang terakhir yang saya ingin kemukakan sebagai kesimpulan Homoseksual adalah kedurhakangan yang sangat buruk Serta bertentangan dengan nilai-nilai manusia yang normal jadi yang tidak normal begitu, seorang sakit itu. Homoseksual merupakan suatu kebiasaan yang marak dan tidak memalukan di kalangan masyarakat Nabi Lut Sikap ini seperti sikap sebagian negara di barat dewasa ini yang benar membenarkan secara hukum secara hukum hubungan seks pria dan dengan pria. Dengan dan menganggapnya sesuatu yang normal. Itu samalah itu dulu Siapa yang telah terbiasa dengan keburukan dan menganggapnya normal Seringkali menilai kebaikan sebagai sesuatu yang buruk Itu yang tadi kita katakan Udah punya jabatan begitu kok gak korupsi <tuh -tuh. Sebaliknya mungkar jika sudah sering dilakukan pada akhirnya dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik Terakhir siksa disesuaikan dengan kadar dan cara kedurhakaan. Kaum Nabi Lut menjungkir balikan fitrah manusia yang memiliki berahi terhadap lawan seksnya. Tapi mereka memutar balikannya, maka negerinya pun diputar balikan oleh Allah. Baik, terima kasih Pak Quraisyab. Alhamdulillah, sudah kita dengar penjelasan Pak Qurais mengenai Surat Hud. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Insya Allah, untuk mendengarkan kesempatan dan juga penjelasan berikutnya. Saya Hilbram Lunar mengucapkan terima kasih. Anda sudah menyaksikan tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.